Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibu rabbuna wa yirda Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلّم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره ذاكرون الأخيار وصل وسلّم وبارك على سيدنا محمد مختلف الليل والنهار وصل وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار فأما بعث Ikhwatul Fudola Mari kita awali halakoh kita siang ini dengan membaca firman Allah SWT Di dalam surat Al-Fat ayat terakhir Surat 49 ayat 29 Surat 48 ayat 29 Surat Al-Fat Surat 48 ayat 29 <tuh> A'udhu billahi minas syaitanir rajim Silakan A'udhu Bismillahirrahmanirrahim .source. Muhammad dan Rasulullah, dan yang bersama Dia, yang lebih berkuasa Tarahum rukaan sujudi, yabetahu nafsun min Allahi wa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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama mereka. Kalian lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Di wajah-wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat Dan sifat-sifat mereka di dalam Injil Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal salih di antara mereka berupa ampunan dan pahala yang besar. Ekwatifilah ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dalam bentuk fisik ataupun ciri-ciri yang digambarkan dalam bentuk perumpamaan seperti tunas. Dari sini kita bisa melihat bahwa apakah kira-kira kita termasuk diantara ciri-ciri orang-orang yang ikut bersama Rasulullah SAW. Karena manusia menurut Al-Quran hanya ada tiga golongan. Golongan pertama adalah Syarotaladina Anam Taalaihim. Golongan kedua Ghairil Maghduh Alaihim. Dan golongan ketiga kalau di dalam surat Al-Baqarah juga demikian. Pembukaan surat Al-Baqarah dibagi menjadi tiga. Ayat 1-5 menceritakan tentang golongan yaitu Huda lil mutaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun ini adalah golongan pertama, orang-orang yang beriman. Sedangkan ayat 6 dan ayat 7 adalah golongan orang-orang kafir. Innal kafaru sawaun 'alaihim. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawlahu wa lahum 'adzabun Banyak orang membaca khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Bukan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Di situ waqaf yang yang benar. Bukan disambung Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Bagaimana yang benar? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Ini golongan orang-orang kafir ayat 7 dan 8. Ayat 6 dan 7. Sedangkan ayat 8 sampai ayat 20 golongan orang-orang munafik. Wa nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma falamma aza'at ma hawlahu dzahaballahu Begitu juga di dalam surat-surat yang lain. Dinamakanlah nama-nama surat, di antaranya ada surat orang-orang yang beriman Al-Mukminun. Ada surat orang-orang yang kafir Al-Kafirun dan ada juga surat orang-orang yang mudzabzabin, tidak jelas statusnya yaitu al munafikun Nah, di dalam ayat yang barusan kita baca, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat-sifat baik individu ataupun jamaahnya orang-orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya akan bacakan hadis-hadis, hadis-hadis ini dikumpulkan oleh para ulama dengan judul hadis-hadis yang ada kalimat laisa minna. Laisa minna apa arti laisa minna? Bukan Golongan kami banyak hadis-hadis Laisamina titik-titik titik, titik, titik. Laisamina titik-titik titik ini menunjukkan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang mengeluarkan seseorang dari barisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalau keluar dari barisan Rasul kemana dia akan bergabung imma kepada kair maktabi alaihim atau juga kepada walad dalilin Sehingga kita harus tahu hadis-hadis ini. Jangan-jangan, na'udzubillah min zalik, kita termasuk di antara orang yang la'isamina, titik-titik-titik. Sehingga para ulama hadis menjelaskan kalimat la'isamina di dalam hadis-hadis macam-macam maksudnya. Ada la'isamina yang paling tegas, artinya memang dia sudah keluar dari Islam, disebut khawarij. Atau orang-orang yang murtad, atau khawarij, atau kufur, atau munafik, atau fasik. Ini sudah keluar dari Islam karena secara bahasa arti fasik itu keluar. Ada juga yang lain artinya ditolak amalnya. Dia masih orang Islam tetapi apa yang dia lakukan itu membuat dia gugur amal solehnya. Habil toh maluhum dunya wal akhirah. Gugurlah amalnya di dunia dan di akhirat. Seperti orang yang menyalakan api lalu Allah mengambil cahayanya. Mataluhum kama salil ladzi stawqadana nar. Ini juga berarti laisaminna artinya fahuwa radd, ditolak amalnya. Ada yang laisaminna artinya orang yang berbuat bid'ah, itu arti laisaminna. Ada laisaminna juga berarti dia menentang kami. Arti laisaminna berarti dia memerangi kami, menentang kami atau menghujat kami. Intinya sama, bahawa Laisa Minna mengeluarkan seseorang dari status sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di akhirat nanti, kalau dia masuk kepada kalimat Laisa Minna bukan golongan kami, berarti dia kehilangan banyak kebaikan di akhirat. Satu tidak dapat syafaat, di antaranya syafaat uzma, di antaranya syafaat memperoleh air, haut. Di antaranya syafaat dikeluarkan dari api neraka. Ada sepuluh syafaat Nabi yang berlaku nanti di hari kiamat. Satu pun tidak dapat. Kenapa? Laisa minna. Bukan golongan kami. Karena yang mendapatkan itu hanya minna. Golongan Rasul. Walladzina ma'ahu. Yang bersama dengan roh, Rasul. Salah satu sifatnya adalah asyidda. Secara emosi. Asyidda alal kuffar. Ruhama ubainahum. Kepada orang kafir dia keras. Kepada sesama muslim dia rahim. Kemudian sifat fisiknya. tarahum rukaan sujud dan ia bertaku na mimfat lillah, mimfat Terus si fi wujudnya min asaris sujud. Kemudian jemaahnya azarun akhraj shatuhu fa azaruhu fa istaghlathu ala suki yajibuz zura aliyadziabihi mukfar. Ini menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad itu ada ciri-ciri dan ada juga perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang dari menjadi umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, Kita harus tahu hadis-hadis ini. Disebut oleh para ulama dengan hadis Laisa Minna. Hadis apa? Hadis Laisa Minna. Ada banyak hadis Laisa Minna. Mari kita baca beberapa hadis Laisa Minna yang menjadikan seseorang itu tidak lagi diakui sebagai umat Muhammad. Kalau bukan lagi umat Muhammad berarti imma kafir wa imma munafiq. Salah satu di antara ghairil maghdubi alaihim wal dhalin wal Hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Tahu siapa Abdullah Ibnu Mas'ud? Apa cerita yang paling kita ingat tentang Abdullah Ibnu Mas'ud? Menghafal surat Al-An'am satu juz hanya dengan sekali mendengar. Dengar Dengar sekali ayat itu dibacakan satu surat, satu juz panjangnya, langsung hafal. Ya Rasul, saya sudah hafal. Boleh saya setor hafalan? Ketika dia setor hafalan satu huruf pun tidak ada yang salah. Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala An-Nabiyyu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kami, kami tidak mana yang tidak memeluk dan memperoleh kebenaran. Tidak mana yang tidak memperoleh kebenaran. Tidak mana yang tidak memperoleh kebenaran. Tidak mana yang tidak memperoleh kebenaran. yang tidak memperoleh kebenaran. Tidak mana yang tidak memperoleh kebenaran. Tidak mana yang tidak memperoleh Hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab Jana'iz dan Imam Muslim dalam kitab Iman. Bukan golongan kami yang menampar-nampar wajahnya atau kepalanya, kemudian menyobek-nyobek kerah bajunya dan juga berucap dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Apa maksud dari hadis ini? Apa ada yang tahu maksud dari hadis ini apa kira-kira? Maksudnya adalah bukan umat Nabi Muhammad apabila dia sedang dalam keadaan sedih, kemudian dia berkeluh kesah dan meratapi kesedihan. Itu maksudnya. Kebiasaan orang Arab apabila ditimpa dengan satu musibah misalnya kematian, maka perempuan-perempuan mereka akan dikumpulkan di satu rumah untuk bersedih rame-rame. Mereka akan Menyobek-nyobek kerah baju mereka. Mereka akan menarik narik mencambak-cambak rambut mereka. Kemudian mereka juga akan meratap dengan mengatakan kalimat-kalimat syair tentang kesedihan. Aduhai celaka, sesungguhnya dia adalah tulang punggung keluarga. Aduhai betapa sedihnya saya. Aduhai betapa hilangnya perasaan saya. Aduhai telah pergi jantung hati saya segala macam. Ini syair-syair jahiliyah, dakwil jahiliyah. Jadi ada tiga di situ. Memukul-mukul tubuhnya sendiri atau wajahnya, menyobek-nyobek baju, kemudian berucap dengan ucapan jahiliyah. Ini terjadi pada orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Datang Islam, maka tidak boleh lagi orang meratapi kesedihan. Baik itu kesedihan karena kematian, ataupun kesedihan karena apapun, dia tidak boleh meratapinya. Dia tidak boleh izhar kepada manusia, dia tidak boleh mudoharah, dia tunjukkan kepada manusia bahwa betapa sedihnya saya. Kita bisa lihat ini di tengah-tengah masyarakat kita, salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang syiah. Bagaimana ekspresi orang syiah pada hari yang kata mereka adalah hari Karbala? Mereka akan menyakiti tubuh mereka sendiri dengan cara e, menggunakan alat-alat tajam, kemudian berdarah-darah, Kemudian kepalanya disayat-sayat, bahkan kepala bayi-bayinya juga disayat. Ekspresi rasa sedih karena terbunuhnya Husain. Begitu juga hari peringatan wafatnya Fatimah. Ekspresi karena disakitinya Fatimah yang kata mereka oleh Abu Bakar dan Umar, sehingga mereka mengekspresikannya dengan menangis rame-rame. Coba nonton kalau di parabola itu ada namanya TV Hadi TV, Hadi TV ini TV Syiah versi Indonesia. Kalau versi Arab Al-Manar, kalau versi Indonesia Hadi TV. Di Hadi TV ini saya pernah nonton live acara peringatan wafatnya Fatimah, Semua mereka berkumpul, kemudian mereka menangis rame-rame. Si ustadznya mengatakan, makin kuat kita menangis, makin deras air mata kita, makin kita cinta kepada Fatimah. Makin besar rasa kehilangan kita sehingga diampunkanlah dosa-dosa kita. Ini adalah da'awil jahiliyah. Ini adalah cara-cara jahiliyah. Pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Di antaranya adalah bunuh masal. Bunuh diri masal yang terjadi di beberapa milah beberapa agama. Karena wujud dari ekspresi kesedihan mereka. Ada juga terjadi pada umat Nasrani. Dengan meyakini bahwa Isa itu disalib, akhirnya mereka memperingati hari penyaliban Isa dengan cara menyakiti diri sendiri. Ini semuanya da'a bida'awil jahiliyah. Maksudnya kemana? Dholin. Maksudnya kepada dholin. Bukan umat Muhammad yang seperti itu. Terus apakah kita yang tidak mengikuti cara-cara seperti ini tidak sedih dengan Karbala? Tidak sedih dengan nasib cucu Nabi Hasan dan Husain, tidak sedih dengan nasib Ali bin Abi Thalib, tidak sedih dengan nasib banyak sahabat-sahabat yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij, sedih sekali. Tetapi ekspresi kesedihan kita tidak boleh dengan da'wil jahiliyah, latamal khadud wa syaqqal jayyub, memukul-mukul, menampar-nampar wajahnya dan menyobek-nyobek kerahnya, kemudian juga ber ucap dengan ucapan-ucapan jahiliyah. Ini tidak boleh. Ini termasuk sifat-sifat jahiliyah. Tapi insya Allah kita di sini tidak termasuk yang ini. Bagaimana dengan contoh yang lain? Bagaimana contoh yang lain? Banyaknya pemuda ketika putus cinta, ketika ada masalah dengan pacarnya, ketika ada masalah di keluarganya, dia ekspresikan kesedihannya lewat syair-syair yang kemudian dinyanyikan. Apa bedanya dengan da'a bid'a'wil jahiliyah? Karena da'a bid'a'wil jahiliyah itu artinya membuat syair-syair kesedihan, syair-syair duka cita untuk dibacakan ketika ada masalah. Kalau kita belajar ilmu sastra Arab, kita akan banyak membaca namanya syair-syair jahiliyah. Di dalam syair-syair jahiliyah itu ada banyak macam. Salah satu tema dari syair jahiliyah itu adalah tentang perang karena fanatisme suku. Terus tema yang lain tentang menggambarkan tubuh perempuan. Cantik, seksi, segala macam. <coughs> Ini namanya rafas. Ro rafas. Kemudian ada syair tentang kesedihan supaya membangkitkan rasa dendam. Biasanya kesedihan karena kematian. Terus ada juga syair tentang memuji-muji berhala dan dewa-dewa. Ini semuanya masuk kepada syair. Jahiliyah. Sekarang adakah di tengah-tengah kita semuanya ada. Syair memuji dewa-dewa. Dia mengatakan uh, dewa pun cemburu atau apa segala macam dalam bentuk syairnya atau malaikat dia buat dengan bahasa-bahasa dia menggambarkan malaikat ini jahiliyah. Tapi yang maksud saya dengan hubungan dengan hari tadi adalah syair tentang kesedihan seseorang hanya gara-gara masalah cinta yang belum tentu jelas halalnya. Hancur, hancur, hancur, hancur gitu kan. Atau kau, kau hancurkan hatiku, kau hancurkan hatiku kan. Sebelum dia berubah nama dulu dia nyanyinya kau hancurkan hatiku. Terus yang satu lagi hancur. Sepanjang lagu cuma ada satu kata. Hancur, hancur, hancur, hancur. Ini semuanya da'a bidakwil jahiliyah. Lalu kita ketika punya masalah... Ingin menikmati kesedihan kita dengan mendengar musik-musik yang sedih seperti itu. Ini namanya orang-orang yang layi Bukan golongan umat Nabi Muhammad. Yang menikmati kesedihan dengan syair-syair jahiliyah, Menikmati kesedihan dengan ekspresi-ekspresi menunjukkan kepada semua orang. Saya lagi sedih. Dia buat di status di BB dia. Kalimat-kalimat bahwa saya paling sedih di dunia. Saya sedang sedih. Wahai orang-orang yang ada di kontak saya. Ketahuilah bahwa saya sedang sedih. Terus dia buat dalam bentuk foto. Fotonya macam-macam yang mengindikasikan bahawa dia sedang sedih. Semua ini idharus syakawa kata ulama. Apa arti idharus syakawa? Menampilkan, mengekspresikan keluh kesah. Innal insana khulikah lu'a. Iza massahu syarujazu'a. Wa iza massahu al khayru manu'a. Inilah musanlin. Apa maksudnya? Manusia itu kalau dikasih ujian dia mengeluh sampai berputus asa. Kalau dikasih nikmat dia jadi kikir dan lupa diri. Solusinya minimal dua di situ: solat dan sedekah. Kalau dia banyak nikmat, sedekah. Jangan lupa diri. Kalau dia lagi banyak masalah, solat. Karena kata Ibnu Abbas. An Na hasibahul amr fazi'ah ilah solah Nabi kalau ada masalah sedikit aja salat ada masalah salat kenapa curhatnya kepada Allah di tengah malam tidak ada yang tahu ini idharush shakawah kepada Allah ya Robbi ini wahan al azzum kan itu curhat kan? Rabb ini, wahai yang gembur minni, wajt ala raus shayba, walam aku berdoaik Rabb syakia, waini khiftu al maual ya min warai, wakatim rati akira, wakatim rati akira, fahbeli min lalu Itu cerhat siapa? Curhat siapa? Zakaria Di awal surat Maryam. Seharusnya kita kalau mau izharus syakawa, mau curhat dan menampakkan kesedihan kita itu ke Allah. Bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia, masuk kepada kalimat meratapi kesedihan. Laisa minna man latomel khadud, wa syakol jayub, juyub, wa apa tadi? Wada abidah wiljahiliyah bukan golongan Nabi Muhammad. Sekarang banyak kan di BB, di WhatsApp dan segala macam menunjukkan statusnya bahwa status saya lagi sedih, status saya lagi senang, status saya lagi pelangi, status saya lagi apa berkabut. Semua statusnya dikasih di situ bukan pesan tetapi status status dalam arti saya lagi dalam karena apa biar semua orang tahu. Kalau kebaikan tidak masalah itu namanya tahadduts bin nikmah. Tapi tidak ada tahadduts bisyakwa. Tidak ada. Yang ada tahadduts bin nikmah. Kalau dengan syakwa tidak boleh izharusyakwa. Satu-satunya boleh izharusyakwa inna Allah la yuhibbul jahra illa man Allah tidak suka orang-orang itu jahra Apa arti jahra menampilkan hal-hal yang buruk tentang orang lain, atau tentang nasibnya, illa kecuali kalau dia terzolimi, dia boleh. Karena ada seorang sahabat di zaman Rasul, dia dizolimi oleh tetangganya, dia kasih tahu tetangganya tidak berubah, dia lapor ke orang, tidak ada yang bantu dia, akhirnya dia keluarkan semua isi rumahnya di depan rumah, dia duduk di depan rumah. Semua orang yang lewat akan bertanya, kenapa saya dizolimi oleh tetangga, ini namanya muzoharot. Mudaharat kemudian jadi bahasa bahasa modernnya demonstrasi. Bahasa Arabnya mudaharat. Bahasa di zaman Nabi izharus syakwa, jahrubissu, menampilkan nasib yang buruk untuk melaporkan kepada masyarakat bahawa kami sedang terzalimi supaya orang lain membantu itu boleh. Itu jahrubissu satu-satunya yang dibolehkan. Kalau sekarang misalnya di Mesir, rakyat Mesir dizalimi oleh militernya dizolimi oleh asisi, maka mereka muzoharat, turun ke jalan. Siapa bilang itu bid'ah? Siapa bilang itu enggak mencontohi rasul? Sahabat pernah muzoharat. Cuma istilahnya beda, istilahnya jahrabi su, menampilkan su, nasib yang buruk. Karena dia illa manzulim. Allah la yuhibbu jahrabi su, illa manzulim. Jadi boleh. Dengan syarat, dia menampilkan yang wajar, bukan kalau di zaman kita kan misalnya musuh haratnya demonya itu bukan karena terzolimi, demonya itu karena kepentingan kalau demonya karena terzolimi dia berhak misalnya orang-orang yang terzolimi karena dia diambil hartanya, tanahnya diambil tapi tidak diberikan ganti rugi segala macam, lalu dia demo di depan kebunnya di depan rumahnya, maka ini boleh, ini namanya jahra bisu dibolehkan dalam agama, tapi kalau urusan pribadi, urusan keluarga kita kasih tahu ke orang lain banyak ini berarti kita telah termasuk orang-orang yang meratapi kesedihan laisamina bukan golongan kami. Biar kita saja yang tahu masalah kita. Kalau kita perlu orang lain membantu kita, hanya kita kasih tahu kepada orang yang yang bisa membantu kita. Banyak dari kita itu mencari hiburan dengan curhat. Sesungguhnya hiburan orang yang beriman itu curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahiil mustaka kata para ulama. Wa ilallahiil mustaka fala haula wala quwata illa billah. Saya pernah mendengar ceramah Usama bin Laden di gua. Takut mendengar namanya? Tidak boleh takut. Tidak ada yang mengatakan dia teroris kecuali munafik. Karena ulama-ulama di seluruh Timur Tengah mengatakan dia ulama hafiz mujahid nah tasibuhu syahidan insya Allah. Dan kita berharap dia dapat peroleh cahaya, eh, pahala syahid. Apa kata Usama umat kita dalam keadaan fitihin azim. Tih itu artinya terkatung-katung, terlunta-lunta, enggak jelas nasibnya. Itu tih bahasa Arab. Fitihin tihin azim, ta'ihun. Dalam keadaan terlunta-lunta, enggak jelas. Mereka sedih untuk sesuatu yang tidak perlu disedihkan. Mereka gembira untuk sesuatu yang tidak perlu digembirakan. Makanya, liqai la tafrahu bima'atakum, wala tahzun, wala tahzan ala mafatakum. Janganlah kalian bergembira dengan apa yang Allah berikan jangan pula kalian menjadi orang yang sedih dengan apa Allah yang Allah ambil dari kalian. Ini semuanya sedih dan gembira yang tidak benar. Kalau sebelumnya kita bahas apa? Gembira kan? Tertawa dalam Islam. Sekarang kita lihat tentang menangis dalam Islam seperti apa. Boleh menangis apa salahnya air mata, tapi tidak boleh idhar, menampilkan kepada orang lain betapa kita itu air mata kita sudah habis. Ini Laisa minna man latoma al khadud wa syakol jayub juyub wa da'a bida'wil jahiliyah. Coba banyak orang yang menikmati kesedihan seperti layaknya di film-film yang dia tonton. Film itu fiksi, jangan bawa film kepada kenyataan hidup kita. Dia suka nonton film India misalnya. Coba film India kalau lagi sedih gimana lagu-lagunya? Oh itu habis-habisan tuh, menguras air mata. Nangisnya itu ah, luar biasa kan? Sambil lari-lari, hujan-hujan, nangis gitu ya. Ini film India. Dia sengaja mengeksploitasi kesedih kesedihan. Sehingga orang yang nonton itu, padahal dia tadi habis kenyang makan nasi, terus sama keluarga gak ada masalah, tiba-tiba jadi nangis. Terlibat dalam emosi yang dieksploitasi di dalam adegan film India. Lalu nanti secara alam bawah sadar, ketika dia punya masalah dalam hidupnya, dia akan mencontohi alam bawah sadar ya. Bukan disengaja dia nggak mau juga demikian, tapi dia secara spontan mencontohi adegan itu lalu dia nikmati. Bahkan dia koleksi di dalam MP3 dia lagu-lagu dengan playlist judulnya lagu-lagu sedih, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu semuanya isinya sedih semuanya. Sehingga ketika ada masalah dia lagu-lagu itu dia baca lagi. Dia oh, betapa saya memang benar kayak lagu ini, saya begini saya begitu. Ini Lai Samina bukan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Kalau gitu gak boleh sedih dong Ustadz boleh menangis. Nabi juga menangis ketika cucu beliau meninggal ya. Beliau pangku cucu beliau sambil menangis. Tapi kata beliau apa? Apa salahnya air mata? Yang salah lisan. Air mata tidak masalah dia mengalir. Gak bisa kita bendung kalau kita lagi sedih. Tetapi lisan yang meratapi kematian, kesedihan itu yang dilarang dalam Islam. Cuma satu orang yang boleh diratapi kematiannya siapa? Sa'ad bin Mu'az. Seorang sahabat ansur yang meninggal dalam perang Khandak. Dia kena panah beracun, lalu padahal lukanya biasa aja kena panah kecil di, di kakinya, tapi karena beracun akhirnya dia meninggal dalam perang Khandak. Lalu istrinya, keluarganya meratapi kematian saat meninggalnya saat ya saat dan segala macam. Lalu orang-orang mengatakan, "Ya amatallahu, hai ibu, janganlah engkau meratapi mayit. Sesungguhnya Rasulullah melarang seseorang meratapi mayit. Datang Rasulullah, biarkan dia. Sesungguhnya semua perempuan yang meratapi mayit itu berdusta." kecuali perempuan yang meratapi mayitnya saat bin apa Muaz. Cuma dia yang boleh yang layak diratapi wafatnya. Saking solehnya Sa'ad bin Muaz. Yang lain enggak boleh. Bahkan seorang perempuan tidak boleh berkabung lebih dari tiga hari kecuali kematian suaminya saja. Ayahnya enggak boleh. Saudaranya tidak boleh, anaknya tidak boleh, wasi bayi anaknya meninggal di dalam kandungan atau pas lahir tidak boleh lebih dari 3 hari. Maksimal 3 hari, lebih dari 3 hari itu disebut dengan meratapi kematian atau kesedihan. Kenapa perempuan dilarang datang ke kuburan bukan dilarang dalam arti haram. Ada ilahnya, takutnya nanti dia enggak kuat malah dia pingsan di kuburan. Makanya ada cerita, ini bukan dongeng, bukan cenah. Ini pernah terjadi. Ada seorang bapak, saudagar kaya, Punya banyak harta. Ketika dia hidup, dia bagi-bagi hartanya. Rumah untuk anak pertama, rumah untuk anak kedua. Nah, lahirlah anak yang terakhir masih kecil, perempuan. Ketika anak ini sudah remaja, bapaknya meninggal sebelum sempat dibagikan harta kepada anak yang terakhir ini. Lalu bapaknya dibawa ke kuburan untuk dikuburkan. Saat dibawa ke kuburan, anak perempuan ini ikut ke kuburan. Apa yang terjadi ketika bapaknya mau dikuburkan, anaknya meraung-meraung. Bapak, dipikir orang sedih bukan? Bapak meninggal sebelum ngasih saya harta yang lain semuanya sudah dikasih saya tidak. Ini izharus syakwa. Yang lain kakak sudah dikasih si A, apa si Aa sudah dikasih semuanya dikasih. Saya kok enggak dikasih Bapak pergi duluan enggak adil segala macam. Orang terheran-heran melihat kejadian ini. Dikirain menangis karena kehilangan, ternyata meratapi harta, bukan meratapi mayit. Makanya perempuan dimakruhkan datang ke kuburan pada saat hari kematian kalau dia tidak kuat menahan emosinya. Tapi kalau hari lain setelah kematian itu boleh sebagaimana Aisyah sering mengunjungi kuburan Rasulullah dan kuburan Abu Bakar al-Siddiq. Intinya bahwa jangan kita mengekspresikan kesedihan kita lalu kita umumkan kepada semua orang bahwa saya sedang sedih. Jangan juga kita menikmati kesedihan kita dengan syair-syair yang sedih agar kita merasa bahwa kita ini paling sedih di dunia itu namanya jazua innal insan itu sifat manusiawi banget jadi kalau dia bilang manusiawi kan ustaz kayak gitu ya emang manusiawi kata Allah juga insan innal insan tapi tahu nasib manusia innal insana lafi khus Rugi nasib manusia itu rugi. Jadi kalau yang kita miliki cuma sifat-sifat manusiawi, maka kita lebih banyak ruginya daripada untungnya. Pertanyaannya apa ruginya orang mengekspresikan kesedihan, mengumumkan kepada setiap orang bahwa dia sedang sedih, dan juga menikmati kesedihan. Apa ruginya? Satu ruginya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat satu kesedihannya dan lupa segenap atau sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak syukur kepada Allah. Ini salah satu ruginya orang yang mengekspresikan kesedihan dengan cara yang tadi. Menampar pipi, menyakiti fisiknya, menyobek kerah baju, dan juga berda'a, berucap dengan ucapan jahiliah syair-syair tadi. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Harusnya orang yang ketika ditimpa kesedihan justru dia katakan, Inna lillah wa inna ilahi raja'un. Tiada Allahil Mustaqe'falah hawa lahuatillah hasbiyallahu an'amal wakil dan segala macam. Masih ingat cerita Ummu Sulaim? Seorang ibu yang anak bayinya meninggal. Sahabat Nabi, Sahabiat, dia punya anak bayi semata wayang satu-satunya. Lagi lucu lucunya nih anak bayi tiba-tiba sakit keras. Pada zaman itu orang kalau sakit panas banyak yang meninggal. Mungkin karena virus, karena banyak virus di, di Madinah. Mungkin juga karena panas biasa tapi tidak ada parasetamol, tidak ada obat-obat yang seperti sekarang. Jadi banyak yang meninggal. Memang pada masa itu perobatan gak secanggih sekarang. Mereka lifestyle bukan obat. Kayak bekam, habat souda, madu, korma. Itu bukan obat. Itu gaya hidup, pola hidup, makanan yang sehat. Tapi ketika sakit tetap aja cari obat kan. Ketika panas kalau kata dokter dan plus herbalis tetap aja parasetamol dulu dikasih. Kalau ada sih kunyit dan semacamnya yang bisa menjadi uh, antibiotik plus paracetamol Nanti kalau udah bagus, udah sehat baru dikasih lagi antibody yang kuat dengan obat-obat herbal. Tetap aja dicari paracetamol Nah, ini karena panas tinggi anaknya kemudian meninggal dunia. Bayi ini meninggal dunia. Ketika Ummu Sulaim melihat anaknya sudah meninggal dunia, menitik air matanya. Dia sudah tidak punya anak lagi. Kemudian dia bilang innalillahi wa inna, inna ilaihi rajiun. Kemudian dia mandikan anak itu dia perlakukan dengan baik ditaruhlah di tempat tidur si anak suaminya pulang bertanya bagaimana anak kita, apakah dia masih sakit kata Ummu Sulaim fi dia dalam keadaan tenang banget, maksudnya sudah meninggal, sedangkan suaminya memahami oh berarti sudah sembuh, sudah tidur akhirnya Ummu Sulaim berdandan untuk suaminya Setelah berdandan dia siapkan makanan untuk suaminya, mas suaminya makan lalu dia melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, melayani suaminya sampai selesai baru dia bilang anak kita sudah meninggal. Coba lihat bagaimana tabahnya Ummu Sulaim. Dan dia kata Nabi min ahlil jannah termasuk ahli surga. Bagaimana dengan kesetiaan kita? Semua orang pernah mengalami kesedihan dalam hidupnya, bukan bukan hanya pernah, sering mengalami kesedihan dalam hidupnya, tapi ekspresi mereka menunjukkan isi hati mereka iman kepada Allah atau tidak. Kalau imannya lemah, maka ekspresinya berlebihan. Kalau imannya kuat, dia pasrah ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu dengan mengatakan innalillahi wa inna, inna ilaihi raji'un. Terus cerita Ummu Akil juga min ahlil jannah yang dijamin surga, namanya Ummu Akil Punya anak satu-satunya, udah Rajulan Sawiyah anak yang sudah usia cukup untuk berusaha. Dia tidak punya suami. Anaknya pergi berjihad dan Ummu Akil mengatakan Bawalah Allah ini untuk kendaraan kamu. Berangkat dia dengan onta itu pergi berjihad. Meninggal. Lalu setelah sekian lama datanglah orang ke rumah Ummu Akil dengan mengendarai ontanya Ummu Akil dari jauh dilihat oleh Ummu Akil ini onta saya. Tapi yang menungganginya saya tidak kenal. Ketika sudah dekat orang-orang mengatakan ya Ummu Akil sesungguhnya. Akil telah menghadap Allah SWT. Lalu umu Akil menjadi sedih mendengar berita itu, tetapi beliau diam saja, tidak tahu harus berucap apa. Kemudian beliau katakan, kalian jangan pulang dulu, tunggulah sebentar saya akan siapkan makanan untuk kalian. Coba lihat, dalam keadaan sedih, dia masih menjamu tamu. Tamu yang datang membawa berita itu, bukan dia usir, kau usah masuk rumah saya, tutup pintu rumah, bukan. Bukan dia peluk, bantal, dia siapkan tisu, bukan. Dia malah mempersiapkan maka, makanan. Dia suruh duduklah sebentar kalian saya akan mempersiapkan makanan. Dia masak di belakang semuanya dalam keadaan berduka cita. Lalu dia beri makanan kepada tamu-tamu yang datang. Lalu dia bertanya siapa di antara kalian yang hafal Al-Quran. Salah seorang sahabat yang datang waktu itu sahabat Nabi mengatakan saya hafal sebagian Al-Quran. Kata Ummu Aqil hiburlah saya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Allah Dia bacakan: Walanabalu an makum bishaim min al khawf bishaim min al khawf wal johg wal qasim min ayat Sabar, wabashiril sabirin, al-ladzina idza asabatum musibahun, qaulu, qaulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibacakan oleh sahabat yang ha, hafiz. Apa kata Ummu Akil? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka damailah sudah hati saya. Saya terhibur dengan ayat ini. Ini namanya Mu'minah. Ini baru orang yang beriman. Inilah umat Nabi Alaihi Wasallam. Jadi tidak mengeluh, kemudian dia menjadi tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Padahal yang diambil Allah sedikit, yang dikasih banyak, dia malah mengeluhkan yang sedikit tadi. Apa rugi yang lain? Karena dia mengeluh tadi, rugi yang lain adalah melemahkan mentalnya sendiri. Membuat dia jadi orang yang lemah, dan dia menikmati kelemahan itu. Menganggap dirinya tidak berdaya, menganggap hidupnya sudah usai, menganggap bahwa dunia ini tidak ada lagi gunanya, tidak perlu dilanjutkan hidupnya. Ini orang yang lemah mentalnya. Banyak laki-laki di zaman kita yang akhirnya bunuh diri gara-gara masalah sepele. Apa sepelenya? Tidak diterima cintanya. Sehingga dia bunuh diri. Pernah saya lihat di TV One berita, sebulan yang lalu, di daerah Jawa Timur, seorang pemuda naik motor di depan rumah perempuan yang dia cintai, tapi perempuan itu sudah dikhitbah oleh laki-laki yang lain. Sudah dilamar oleh laki-laki yang lain. Jadi putus cinta kan? Karena putus cinta akhirnya dia naik motor kenceng. Lalu lalang depan rumah itu. Terus ada truk berhenti di situ. Dia tabrakin dirinya ke truk. Bunuh diri. Depan ceweknya untuk ekspresi. Aku cinta sama kamu. lo Lihat nih. Bukti cinta gue nih. Gue bunuh diri. Nah ini. Itharushyakawak. Menampilkan betapa dia itu adalah orang yang paling sengsara. Karena kamu hidup saya tidak lagi berarti. Ada lagu. Tapi saya tidak suka mendengar nama grupnya. Namanya nama Nabi. Lagunya. Lagunya. Hidup untukmu, mati tanpamu. Hidup untukmu, mati tanpamu. Ini idharus syakwa yang paling menyedihkan. Ini orang yang paling lemah di dunia. Enggak boleh seperti itu. Orang Islam tidak bisa seperti itu. Memang kita pikir Rasulullah itu tidak pernah putus cinta? Dua kali. Tapi apakah itu mempengaruhi mental beliau? Biasa-biasa aja tuh, bagi mereka itu bukan hal besar. Dengan siapa beliau, saya lupa nama perempuannya, tapi ini adalah anaknya Abu Talib. Nabi melamar perempuan ini ketika beliau belum menikah dengan Khadijah. Tetapi apa kata Abu Talib ya Muhammad? Dulu... Ayah kamu menikah dengan Bani Fulan. Mereka menyerahkan aminah ibu kamu untuk ayah kamu. Sekarang kami ingin membalas jasa mereka dengan cara menyerahkan putri kami untuk pria mereka. Jadi aku sudah menunangkan putriku ini dengan pria itu. Jadi aku tidak bisa menerima engkau wahai Muhammad. Nabi tidak jadi menikah. beliau cinta kepada perempuan itu. Ya sudahlah, Menikah dengan Khadi. Khadi Ijah. Lalu ketika Khadi Ijah wafat. Nabi terluntar-luntar lagi kan. Terkatung-katung. Beliau pergi ke Taif berharap keluarga ibunya di Taif mau menerima beliau, malam beliau diusir seperti orang gila diperlakukan diledekin sama anak-anak kecil, oh, orang gila oh, orang gila, yang budak-budaknya mengejar beliau pakai tongkat, yang perempuannya melempari beliau dengan batu, menyedihkan nasib beliau di Taif, beliau keluar masuk kebun kurma, lari dari kejaran orang-orang seperti maling ayam dikejar di Taif, kasihan, dalam keadaan apa? pelipis beliau terluka kena lemparan batu, keringat sedih, beliau curhat kepada Allah di daerah naklah Bacaan Al-Quran beliau itu menggetarkan gunung sehingga malaikat gunung akhirnya marah gara-gara mendengar curhat Nabi Muhammad kepada Allah ya Rabbi aku adukan kelemahanku engkau melihat bagaimana hari ini aku diperlakukan aku diusir aku dilempari aku diledekkan segala macam tapi tidak masalah ya Allah asalkan engkau ridho kepadaku lihat ini orang mukmin tidak masalah ya Allah asalkan engkau ridho kepadaku tidak masalah semua itu lalu Nabi kemana? nggak bisa pulang ke Mekah karena mau dibunuh di Taif nggak diterima kemana beliau pergi beliau pergi ke gua Hiro untuk kali yang kedua sejak beliau dapat Wahyu dulu karena sejak dapat Wahyu nggak pernah lagi ke gua Hiro kecuali ketika keluar dari Taif diusir beliau ke gua Hiro menginap di situ satu malam lapar haus lemah capek lelah terusir di gua Hiro beliau sedih mengadu kepada Allah ya Robbi ya Robbi ya Robbi ini syakawanya mukmin Lalu datanglah seorang laki-laki kurais kafir tapi dia baik kepada Rasul. Menjemput Rasulullah ke Gua Hirok dan membawa pulang ke Makkah. Di Makkah di mana beliau nginap? Di rumah perempuan yang tadi beliau lamar tetapi tidak diterima oleh Abu Talib sepupu beliau. Perempuan ini kemudian menempatkan Rasul bukan di rumahnya. Di ruang, di luar rumahnya akan ada banyak ruang tuh beliau di rumah itu. Tapi milik, milik perempuan tadi. Dan perempuan itu kemudian sudah Uh, apa, ditinggalkan suaminya entah meninggal entah cerai jadi janda Nabi melamar perempuan ini karena dia sudah janda untuk menjadi pendamping beliau karena beliau butuh seorang perempuan mendampingi beliau karena beliau sendiri kata perempuan ini ya Rasulullah saya punya banyak anak kalau saya menikah dengan engkau saya khawatir kalau saya lebih berat kepada anak saya menzalimi suami kalau saya lebih berat kepada suami saya menzalimi anak Daripada saya menjadi orang zolim apapun yang saya lakukan Maka saya tidak bisa menerima lamaran engkau ya Rasulullah Maafkan saya ya Rasulullah Dua kali ditolak Apakah naik motor terus bunuh diri? Tidak Loncat dari tawar? Tidak Loncat dari kaabah? Enggak Masalah kecil Masalah kayak gini aja bunuh diri Rasulullah biasa aja masalah kayak gitu Allah ganti dengan Aisyah Diganti dengan Ummu Salamah Diganti dengan Sofiah Diganti dengan Hafsah Diganti dengan Maria kan yang soleh-solehah-solehah itu banyak sekali Allah ganti tidak kacau dengan satu kali dengan satu nama oh, aku tidak bisa hidup tanpamu lebih baik aku mati saja apa ini semua ini lemah mentalnya sehingga dia tidak lagi bisa menghafal Al-Quran gara-gara masalah masalah ini dia tidak lagi sukses dalam belajar gara-gara masalah ini dia tidak survive gara-gara masalah ini dia tidak menjadi laki-laki yang tegar gara-gara masalah ini semua ini melemahkan mental akhirnya Nabi Sholat di Ka'bah, karena sholatnya capek, beliau akhirnya tertidur di Ka'bah. Datanglah utusan Allah Ar-Ruh, Jibril, membangunkan beliau, lalu dilakukanlah perjalanan Isra dan Mi'roj. Begitukan alurnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga banyak sedihnya, sering sedih. Bahkan kata Allah. Qad nālmu innahu layḥzunukalādhi yakūlun fāinnahum layukathbūnuk, walaikunnazzālimi nabi ayatillahi jahadun. Kami tahu engkau sedih, wahai Muhammad. Sesungguhnya telah datang nabi-nabi sebelum kamu juga sama seperti kamu, bahkan lebih. Ada di antara mereka yang dibelah dua. Siapa nabi yang dibelah dua? Zakaria, digergaji dengan gergaji uh, manual. Digergaji beneran, dibelah dari ujung kepalanya, pelan-pelan. Sampai memuncrat darahnya, sampai beliau meninggal. Tidak ada sepatah kata pun beliau keluarkan. Ah, tidak. Ah punti tidak. Saking kuatnya Nabi Zakaria. Anaknya Nabi Zakaria lagi sholat bersama bapaknya. Anaknya duluan yang dibunuh lagi sholat. Dipegang sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Kemudian dipenggal kepalanya. Kepalanya diberikan hadiah untuk seorang perempuan. Tahu kenapa perempuan ini meminta hadiah kepala Yahya? Dia jatuh cinta kepada Yahya. Tetapi Cintanya ditolak oleh Yahya. Coba lihat bodohnya dan lemahnya perempuan ini. Seorang putri raja jatuh cinta kepada Yahya. Yahya itu ganteng, kan terkenal di Al Quran. Kullaman uh, yang lam najahalahu min kabilusaminya belum pernah ada uh, anak seperti Yahya. Ganteng banget, cerdas. Ya Yahya khodil kita babi kau wah waatinaul hukma sabia wa hananan. وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا حنان التقيه. Itu Yahya. Karena saking gantengnya Yahya, pinternya Yahya, wibawanya Yahya, aura kesolihan Yahya, putri ini jatuh cinta kepada Yahya. Dia ingin menikahi Yahya, tapi dia kafir. Tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yahya. Ditolak oleh Nabi Yahya. Akhirnya dia karena putus cinta dia marah dia minta hadiah saya pengen hadiah ulang tahun saya kepalanya Yahya dibunuhlah Nabi Yahya dihadiahkan kepada putri itu Yaqtuluna an-nabiyyi nabighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibolehkan dalam agama. Ini semuanya gara-gara masalah kesedihan, ekspresinya macam-macam. Bisa bunuh diri, bisa bunuh kekasihnya juga. Kan banyak di Indonesia kayak gitu. Dia bunuh diri atau dia bunuh kekasih atau dia bunuh diri dan kekasihnya? Gimana caranya? Dia bunuh kekasih baru dirinya kebalik tadi. Bunuh diri kekasih berarti gentayangan. Atau ya? Dia bunuh kekasih lalu dia bunuh dirinya. Semua ini ekspresi dari kesedihan. Kenapa? Lemah mentalnya. Orang mu'min gak kayak gitu? Makanya Nabi ketika beliau sedih, ada banyak alasan beliau sedih. Salah satunya karena beliau sedih karena dakwahnya ditentang. Yang lain karena dihina. Dihina kenapa? Gara-gara beliau tidak punya keturunan laki-laki kecuali baru lahir meninggal. Udah besar dikit meninggal. Tiga orang tiga-tiganya meninggal. Sehingga beliau sedih. Turun ayat menghibur beliau. Hiburan itu dari Al-Quran. Itu ayat sedihnya beliau. Lalu tidak turun wahyu berhari-hari beliau dihina. Turun lagi ayat. Wadh-dhuha wal-lail idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala wal-akhiratu khairul laka minal-ula Ini ayat-ayat kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering sedih tetapi sedih beliau selalu beliau ekspresikan kepada Allah Subhanahu Dengan salat, dengan baca Al-Qur'an, dengan muhasabah diri, dengan ibadah-ibadah yang sunah yang beliau lakukan. Pernah Nabi pulang ke rumah beliau di Mekah dalam keadaan tubuh beliau banyak kotoran. Habis dilemparin dengan kotoran oleh orang-orang Quraisy. Lalu sampai di rumah, waktu itu Khadijah sudah wafat. Fatimah yang menangis bukan Rasul. Yang menangis Fa, Fatimah, Fatimah. Kemudian mengganti baju Rasulullah, membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah sambil menangis. Beginikah mereka memperlakukan engkau ya Rasulullah padahal engkau syarru apa khairul bariyah, sebaik-baik manusia? Kata Rasulullah, La ashku. tidak masalah wahai Fatimah, tidak masalah, saya tidak akan mengeluh. Ini namanya mukmin, mentalnya kuat. Kenapa kita hanya dengan masalah sepele, lalu berakhirlah hidup kita? Pemuda kita sekarang, music is my life, sehingga mental mereka lemah. Sehingga mental mereka lemah, betapa banyak di antara mereka yang stres hanya gara-gara masalah sepele. Gara-gara kebanyakan dengan musik-musik cinta. Dan sebagian besar musik itu isinya cinta-cinta. Dan sebagian besarnya bukan dapat cinta tapi kehilangan cinta kan. Yang dapat cinta sedikit, yang kehilangan cinta lebih banyak. Sehingga cinta itu disebut dengan ilusi. Kalau bahasa Islam Fata Morgana. Menarik tetapi ketika dikejar itu tidak ada. Ah? Tidak ada cinta hanya ada bagi orang yang sudah menikah, bagi orang yang beriman. Sebagaimana janji Allah, Wajahal Baynakum Mawadah. Setelah kalian menikah, Allah jadikan diantara kalian cint, cinta bukan sebelum menikah. Innalatinaa Manu Amilus Salihat, saya jadilahmu murrohmanu wudah. Orang yang beriman, orang yang beramal salih, Allah berikan bagi mereka wuddah, Apa itu wud? cinta apa itu hub love Allah berikan love setelah mereka beriman dan beramal saleh sedangkan yang tadi bukan cinta hawa nafsu hawa hawa nafsu laki-laki kepada perempuan perempuan kepada laki-laki sehingga sudah hidupnya jadi begitu mentalnya jadi lemah tidak bisa berbuat apa-apa bagaimana eh, cerita di dalam buku tenggelamnya kapal vanderwijknya Hamka Bagaimana seorang Zainuddin itu hancur lebur gara-gara hayati pergi lalu difilmkan kan. Saya dulu ketika saya SMP itu saya khatam baca buku itu sampai lima kali. Karena saya senang sastra lalu saya baca akhirnya itu mempengaruhi jiwa seseorang kan ya. Saya salah baca buku nih saya tulis banyak novel. Novel saya di laptop ini ada sekitar sepuluh novel saya tapi gak ada yang dibukukan kenapa semuanya melankolis. Salah baca Bu, buku akhirnya ke bawah. Tentang ada yang gara-gara perang apa di Aceh akhirnya tidak jadi mendapatkan yang dia cintai, terus ada yang masalah. Tapi konflik apa konfliknya itu adalah tentang perang-perang, cuma nanti ada apa? kayak pesan-pesan cinta ya, kan film-film gitu ya. Akhirnya enggak saya bukukan satu pun ini semuanya sia-sia. Setelah saya sampai di Mesir, saya baca buku-buku para ulama baru sadar ternyata hidup saya selama ini di SMA nulis puisi, nulis novel, itu semuanya sia-sia saja. Menghabiskan energi saya mikir, merenung, adegannya gimana yang bagus, yang melangkolis, yang mengucurkan air mata, yang membuat orang kalau membaca. Sepuluh kali Ambo membaca buku ini, sepuluh kali Ambo menangis gitu kan ya, ini semuanya, ini melemahkan men, men mental, semua ini melemahkan mental gak boleh seorang muslim seperti itu apalagi kalau dia tunjukkan kepada semua orang ingat kisah seorang laki-laki tua dalam kisah Abu Ubaidah bin Jarrah siapa Abu Ubaidah bin Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah aminul ummah sahabat nabi yang terkenal dengan julukan aminul ummah, pejabat paling amanah diantara umat islam Abu Ubaidah, beliau pernah menjadi gubernur Syam, Suria. Saat beliau jadi gubernur Suria, beliau keliling ke perbatasan untuk melihat nasib warga beliau di perbatasan. Lewatlah sebuah gubuk di perbatasan, lalu ketika melewati gubuk yang reyot ini, yang satu-satunya enggak punya tetangga di tengah hutan, beliau mendengar seorang laki-laki di dalam gubuk itu mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi faddalani, apa artinya segala puji bagi Allah yang memberikan saya nikmat yang, di, yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang saya dapat nikmat itu Abu Ubaidah kaget siapa laki-laki itu minta izin masuk ketika masuk Abu Ubaidah menemukan seorang kakek buta, lumpuh, sebatang kara miskin fakir tidur di atas tempat tidur yang kayu Kemudian beliau mengatakan alhamdulillah lumpuh. Sakit keras, tidak punya kelebihan apa-apa, harta tidak ada, usianya sudah tua, lumpuh buta, lemah, fakir sebatang kara. Alhamdulillah, alhamdulillah sebatang kara coba. Abu Ubaidah mendekat bertanya, "Ya Syekh, panggilan untuk orang tua ya?" "Ya Syekh" Saya mendengar engkau terus memuji Allah mengatakan dapat nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang. Apa nikmat engkau? Saya lihat nasibmu seperti ini. Kata syekh itu, ada dua nikmat yang Allah berikan kepada saya dan sedikit orang yang dapat nikmat itu. Abu Ubaidah penasaran. Ini sahabat belajar kepada tabi'in. Bukan tabi'in, belajar ke sahabat, kebalik. Bukan sahabat biasa, sahabat 10 orang yang dijamin surga tanpa hisap kan ya. Abu Ubaidah penjara belajar kepada tabi'in. Apa kata syekh ini? Dua nikmat itu adalah... Kalban Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, itulah nikmat saya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan fisik, bukan sehat, tetapi hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu ber, berzikir, itulah nikmat saya. Lalu kata Abu Ubaidah, apakah kamu sendiri di sini? Kata orang ini, tidak, saya punya anak. ...tetapi sudah dua hari saya tidak mendengar dia... ...melihat dia datang, uh, apa dia tidak datang untuk merawat saya. Biasanya dia yang merawat saya, sudah dua hari dia tidak pulang. Bolehkah saya minta tolong mencarikan dia? Akhirnya Abu Ubaidah dan prajuritnya mencari anak kakek ini. Di sekeliling rumah keluar, ternyata ditemukan anak itu sudah meninggal... ...di salah satu tempat karena dimakan oleh hewan buas. Pulang Abu Ubaidah kepada kakek ini. Kek, anak kakek sudah meninggal, maafkan saya. Dia dimakan hewan buas. Apa kata kakek ini? Alhamdulillahi Alamin Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Meninggallah kakek itu Wa akhiru da'wahum Anilhamdulillah Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Ucapan terakhir mereka kata Allah Alhamdulillahi Alamin Ucapan terakhirnya Padahal dia baru ber mendengar berita Anaknya meninggal Makanya kata Nabi Siapa yang, ini hadisnya panjang, saya simpulkan saja. Siapa yang ketika mendapatkan musibah anaknya meninggal, dia bilang Alhamdulillah Allah bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga dengan nama Bayitul Hamdi, istana syukur, istana Alhamdulillah. Makanya ikhwatifillah, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengekspresikan keluhan kita dengan cara berlebihan. Jangan umumkan keluhan kita dan kesedihan kepada banyak orang. Cukup kita dan rob kita yang saja yang tahu. Lalu kita curhat kepada Allah yang maha bisa memberikan solusi. Ya ja'allahu makhraja wa yarzukhu min haithulayah tasib. Ya ja'allahu min amrihi yusrah dan segala macam. Keluhkan kepada Allah. Ya Allah ilaikal mushtaqah. Kepada engkau aku mengeluh semua masalahku. Saya begini, begini, begini. Seperti Nabi Ayub Rabbi masaniyad wa anta arhamur rahmih bukan, "Hai, hey, saya lagi enggak enak badan. Hai, hey, saya lagi panas. Hai, hey, saya lagi bisul. Hai, hey, saya lagi sakit gigi." Semua kasih tahu ke orang. Ke Allah kasih tahu. Ya Allah, Rabbi masaniyad wa anta arhamur rahimin. Inilah mukmin. Ini hadis satu di antara puluhan hadis yang ada kalimat laisa minna. Bukan umat Nabi Muhammad apabila begini begini begini. Yang pertama adalah apabila dia suka berlebihan dalam kesedihan dan meratapi nasibnya yang kadang-kadang dalam keadaan sedih. mudah-mudahan Allah bisa menguatkan hati kita dalam menghadapi ujian dan menjadikan kita tetap menjaga rahasia pribadi kita hanya kepada Allah Subhanahu Wataala saja. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan satu saja? Ya, silakan. Kita masih ada waktu Oke. berapa? Satu pertanyaan. Sat. Masih ada waktu 10 menit ya, silakan. Tidak ada? Dari Ikhwan tidak ada? Akhwat? Tidak ada. Tidak ada. Baik kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan ilmu untuk mengamalkannya, bukan sekedar ilmu untuk tahu, tapi ilmu untuk amal. Ilmu bukan untuk ta, tahu, tapi ilmu untuk a, amal. Jadi amalkan saja satu hadis dulu aja, amalkan itu dalam kehidupan kita. Jaga status di BB kita Jangan banyak dengar musik-musik yang sedih Apalagi ketika selagi sedih Bahkan ini hukumnya bisa jadi haram Jagalah diri kita dengan Al-Quran saja Yataghanna bil-Quran Barakallahu liwalakum Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan kathiran kepada Kesedaran Ataki dan InsyaAllah Minggu depan ada...